Assalamualaikum Saudaron, berita malam edisi hari ini Kamis 6 September 2018 dibacakan Artian Syah. Anggota DPR Tengah diberi kartu merah saat rapat. Tujuh gelandangan dan pengemis terjaring razia di Bireuen. PT Pertani salurkan 200 ton pupuk bersubsidi untuk 6 kecamatan di Abdia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom SLAM Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lokus Mame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Sudah dulu rapat pembahasan rancangan kanun tentang pengelolaan barang milik daerah yang berlangsung di gedung DPRK Cetengah, kamisi yang diwarnai pemberian kartu merah terhadap para anggota Dewan yang bersidang. Aksi pemberian kartu merah merupakan buntut dari persoalan pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati setempat. Ketika proses sidang sedang berlangsung, seorang aktivis LSM Jaringan Antikorupsi Gayo, Janku Maharadi tiba-tiba berdiri sembari meniup luit serta memegang map berwarna merah. Kemudian Maharadi memberikan kartu merah terhadap anggota Dewan serta badan anggaran DPRK Aceh Tengah yang telah menyetujui usulan penambahan anggaran untuk pembelian mobil baru Bupati dan Wakil Bupati. Sontak ruang sidang menjadi gadu dan rapat paripurna Dewan dihentikan beberapa saat. Usai melakukan aksi, Maharadi langsung meninggalkan gedung Dewan. Beberapa anggota Dewan sempat berteriak meminta petugas keamanan segera mengamankan Maharadi. Sejumlah anggota Sarpel PP berusaha mengejar Maharadi hingga keluar kompleks gedung DPRK Aceh Tengah. Akhirnya sejumlah aktivis LSM Jangko menggelar mediasi dengan sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah. Mediasi berlangsung di ruang Ketua Dewan Ansaruddin Sarifuddin Naldin yang dihadiri Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus serta sejumlah anggota Dewan. Dalam pertemuan itu, Maharadi menyampaikan permohonan maaf apabila aksi yang dilakukannya telah mengganggu proses sidang anggota Dewan. Zadlun, sebanyak tujuh orang gelandangan dan pengemis terjaring Razia yang digelar Dina Sosial Kabupaten Biren bersama Satpol PP di sejumlah titik dalam kawasan kota Biren. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dina Sosial Biren, Halidar, menyebut dari sejumlah gepeng yang berkeliaran di dalam kota, petugas hanya berhasil mengamankan tujuh orang. Ketujuhnya terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan serta satu anak perempuan. Tiga orang dari mereka merupakan warga Kabupaten Aceh Utara, sedangkan sisanya berasal dari Biren. Menurutnya razia tersebut dilakukan untuk menertibkan kota Biren dari Gepeng. Pasalnya, kehadiran Gepeng dalam berbagai usia kini makin meresahkan masyarakat karena semakin menjamur di Biren. Sejadilun kelangkaan tiga jenis pupuk bersubsidi, yaitu NPK Poska, SP36, dan ZA di Kabupaten Aceh Barat Daya sejak kan ketiga Agustus lalu mulai teratasi untuk enam kecamatan sedangkan untuk tiga kecamatan lain masih langka karena alokasi kuota 2018 habis disalurkan distributor. Kebutuhan pupuk bersubsidi di Abdia dengan 9 kecamatan disalurkan distributor PT Pertani Distributor Pupuk jenis NPK Ponsca SP36 dan ZA untuk 6 kecamatan yaitu Babarot, Kuala Bate, Jempa, Susuh, Blangpidi dan Tangan-tangan. Kebutuhan pupuk jenis yang sama untuk tiga kecamatan lain yakni Setia, Mangging, dan Lembah Sabil disalurkan PT. Meligo Raya selaku distributor. PT. Meligo Raya juga selaku distributor pupuk bersubsidi jenis urea untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Abdiya mulai Babahrod hingga Lembah Sabil. PT. Pertani Perwakilan Abdiya Safrizal mengatakan pupuk bersubsidi berjumlah 200 ton disalurkan mulai Jumat ini terdiri dari 125 ton NPK Ponska, 45 ton ZA dan 30 ton SP36. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Pemkab Aceh Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektoral di Aula Dinkes setempat. Rapat ini guna membahas pemberian obat massal penyakit vilariasis atau kaki gajah kepada masyarakat. Staf Ahli Bupati Aceh Timur Insinyur M. Yassin mengatakan bulan eliminasi penyakit kaki gajah yang dilaksanakan setiap Oktober merupakan kegiatan di mana setiap penduduk yang tinggal di Kabupaten Kota endemis penyakit kaki gajah di seluruh Indonesia secara serentak meminum obat pencegahan penyakit kaki gajah. Kegiatan minum obat ini disebut pemberian obat pencegahan massal filariasis yakni untuk mematikan mikro secara serentak kepada semua penduduk di wilayah endemis filariasis. Ini merupakan langkah akselerasi untuk mewujudkan tahun 2020 di Indonesia bebas penyakit kaki gajah. Zarlun Front, pembela Islam Aceh, menyatakan sangat mendukung himbawan Bupati Biren mengenai larangan duduk semeja antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya di kafe. Bahkan pihaknya menyayangkan bila ada pihak-pihak yang tidak setuju terhadap himbawan itu. Ketua FPI Aceh, Tengku Muslim At-Tahiri, mengatakan himbawan Bupati Biren yang melarang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram duduk semeja di kafi adalah bagian dari syariat Islam karena ada dalil dalam Al-Quran, hadis dan ijma ulama karena tidak ada pendapat ulama yang membolehkan bercampur lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Tapi yang terjadi selama ini di warung atau kafe banyak wanita bercampur baur dengan lelaki yang duduk semeja bahkan saling bercanda tawa. Karena itu sangat wajar himbauan dari Bupati Biran untuk mengatur hal tersebut. Diharapkan dapat dicontohkan oleh bupati-bupati lain. Selain itu Tengku Muslim menegaskan pihaknya menyayangkan ada oknum anggota legislatif dan juga pihak lain yang mempersoalkan himbauan ini dengan berbagai macam kritikan dan cemoohan padahal bila dikaji syariat dan adat himbauan ini sangat bagus dan perlu didukung bersama. Berlin Polsek Perla Barat mengamankan seorang warga dari kecamatan setempat yang terlibat dalam bisnis narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka yang diamankan berinisial IT 24 tahun warga gampung besar seberang kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur. Kapol Saik Perlak Barat Ibtu Burhanuddin mengatakan penangkapan tersangka menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa tersangka selama ini sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka berhasil ditangkap saat hendak melakukan transaksi. Namun pembelinya berhasil melarikan diri. Dari tersangka diamankan barang bukti dua unit HP, Dua bungkuk sabu-sabu, alat hisap dan uang tunai Rp175.000, STNK mobil, ATM dan lainnya. Kapolsek mengatakan sabu-sabu tersebut diperoleh tersangka dari warga Loxsmawe yang dibeli seharga Rp3 juta per Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari newsroom Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Kamis 6 September 2018.